على سيدنا محمد في كل لحظه ابدا عدد النعم التي بفضلك اللهم اكرمنا نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا رحمن الرحيم اللهم انا نسالك Walhamil malaikatul al mukarrabin. Allahumma ajinna bil ilmi, wajinna bil helmi, wa akrimna bil takwa, wajamilla bil amfiya. Ya Bi rahman rahimin. Rabbana, hatina, minadunka rahmah, wa alimna, minadunka ilma. Subhanaka, la ilma lana, illa ma'alimtana. Inna ta'antul alimul pada Sisi Nabi Muhammad, dan keluarganya serta para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama salam ke Shahabul Anbiyaa. Sisi Nabi Muhammad, dan keluarganya serta para sahabatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama salam ke Shahabul Anbiyaa. Sisi Nabi Muhammad, dan keluarganya serta para sahabatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama salam ke Shahabul Anbiyaa. Sisi Nabi min Arafah. Kita masih membahas tentang pelaksanaan haji. Dan bertepatan dengan musim haji di mana kaum muslimin akan atau sedang melaksanakan ibadah haji di Al-Haramain Al-Musyarrafain. Maka kita doakan semoga mereka itu selamat sampai tuntas dan pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan berpredikat membawa haji yang maghruh. Amin. Kemudian katanya Suma yufidu min arafa ba'dal wuru wa yuakhirul maghriba malaysa ila muzdalifah wa yabitu biha walau lahdatan minan nisfit sani min laylatin nahri setelah berada di Arafah, tepatnya nanti mereka berada di Arafah kalau untuk tahun ini kan hari Rabu depan. Rabu depan itu dari mulai masuk waktu sholat zuhur di sana, itu mulai masuk waktunya wukuf, karena waktu wukufnya itu ya mulai zahar, mulai masuk waktu zuhur sampai terbenam. Yang dapat waktu itu di Arafah berarti dapat haji, yang nggak dapat berarti Ketinggalan ibadah haji pada tahun itu nah, Kemudian Apa yang mereka lakukan Mereka lakukan di Arafah itu dengan memperbanyak doa Tahlil, tahmid, istighfar Banyak taubat Banyak menangis Menampakkan dirinya di bawah Terik matahari Dan sebagainya nah, Setelah masuk terbenam matahari Baru kemudian Mereka itu bergegas menuju ke Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah itu bukan waktu yang lama sebetulnya untuk ditempuh kalau bukan musim haji. Karena memang jaraknya itu enggak terlalu jauh, pendek. Tapi ketika musim haji, jarak yang pendek itu bisa ditempuh sampai berjam-jam. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya kita disunahkan untuk mengakhirkan maghribnya, supaya dapat melaksanakan sholat isya di Muzdalifah. Itupun kalau seumpama kita bisa sampai ke Muzdalifah itu sebelum berlalunya sepertiga malam yang pertama. Kalau kita itu harus sampai di Muzdalifah setelah sepertiga, maka lebih baik kita mentakdim sholat isya kepada maghrib di Arafah. Nah, jadi cara menghitungnya sepertiga malam yang awal itu adalah dari mulai maghrib sampai subuh itu berapa jam dibagi tiga ya misalnya pada indonesia ini maghrib masuk setengah enam keluarnya jam empat seperempat misalnya berarti kan sepuluh jam seperempat nah sepuluh jam seperempat ini dibagi tiga nah tiga jam pertama nah, jadi kalau sepuluh jam seperempat dibagi tiga berarti berapa keluarnya 3 jam 25 menit kira-kira berarti setengah tujuh, setengah derapan setengah sembilan, atau pas jam sembilan kalau dia bisa memperkirakan sampainya di Musdalifah itu jam sembilan lebih baik kita mengakhirkan maghrib di, uh, uh, sebelum jam sembilan maksudnya, sebelum jam sembilan lebih baik kita takhir akhir saat maghrib Isya di Multaifa. Tapi kalau sekiranya kita sampai ke sana lebih dari jam 9 dia ya lebih baik ditaklim aja. Dan kebanyakan kita enggak bakalan sampai ke Multaifa kecuali setelah jam 11, 12 sampai malam dan sebagainya kecuali yang paling ujung di sana, kita kan paling jam Indonesia itu yang paling ujung satunya lagi gitu. Bukan ujung yang di sini gitu, yang paling dekat kepada Multaifa Itu biasanya untuk kalangan الخليج, negara-negara الخليج, negara-negara Arab Gar, gar kaya itu biasanya Indonesia itu paling kesian sediksian hotel-hotel yang paling jauh dari haram dapat perkemahan-perkemahan yang paling jauh dari tempat keluar, jadi paling ujung punya ujung-ujung terus, Indonesia dapat yang ujung gitu. dan dari dulu sampai sekarang gak berubah, justru Malaysia lebih baik nah, jadi Malaysia lebih dekat pada haram nah, alasannya ada saja, karena kita itu banyak jumlahnya, ya udah serah tapi insyaallah yang paling ujung berarti yang paling banyak pahalannya itu saja yang bisa kita lakukan karena insyaallah kita dapat meyakini gak ada yang seperti Indonesia orangnya, santunnya ahlaknya, menerimanya sifat nerimonya gitu. itu gak ada seperti orang Indonesia itu kan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi gak ada juga yang seperti Indonesia ketika di Arafa naik, naik ke Jabal Rahmah gak, gak ada So ampian mau kenai ke Arafah itu hanya untuk nulis namanya istrinya sama nama suaminya tulis itu nah, jadi enggak ada yang seperti Indonesia itu gitu. jadi coretan semua nama-nama Indonesia masuk semua Boconegoro Pasuruan masuk semua masuk. Nah, <coughs> nah, jadi seperti itu girl wayaak serumagrib Malaysia ilmuzdalifah wayabi tu biha wayabi tu biha maknanya itu adalah dia itu menginap kebanyakan malam Itu yabit Jadi malam itu seperti tadi Kita hitung kan 10 jam 1.4 Kalau yabit itu berarti Di atas setengah malam Nah tapi sini Nggak disyaratkan itu Walaupun sebentar Asalkan keluarnya dari mudalifah itu setelah pertengahan malam nah, Jadi seperti tadi yang dicontohkan Berarti masuk malamnya kan dari setengah 6 Setengah 7 Setengah 8 Setengah 9 Setengah 10 Setengah 11 lewat 7 menit setengah. Kalau sepuluh jam seperempat. Nah, kalau sudah lewat 7 menit, uh, 5 jam 7 menit setengah. Berarti jam 10. Lewat 7 menit setengah. Setengah 10 dan 7 menit setengah. Maka sudah masuk waktunya. Uh, dia itu bergegas berangkat lagi menuju ke Mina. Gitu. Mina untuk apa? Untuk lempar jumlah akobah itu. Nah, kemudian. Karena semua pekerjaan Haji itu terjadinya itu Pada sembilan hari yang pertama Dari mulai niatnya Kemudian tawaf kudum Kemudian arafahnya Nah itu semuanya itu nah, Jadi pada tanggal 10 itu Ada tiga Ada tiga, ada empat pekerjaan Yang dilaksanakan pada tanggal 10 Apa itu Romi Kemudian Nahar, kalau semuanya itu ada Fidya, ya disebeleh pada Waktu itu Kalau semuanya dia tidak ada fidya, ya Senah berkorban Kemudian halak, cukur rambut Tawaf, tawaf ifadah Itu semuanya itu masuk pada tanggal 10, dan masuknya Tanggal 10 itu dari mulai malam hari Jadi dari Muzalifah itu boleh Langsung ke Minah Boleh juga langsung ke Mekah nah, Jadi Banyak yang terkecoh dan keadaan kita tidak bisa mengetahuinya Secara pasti Karena kalau sudah masuk pertengahan malam itu Dari Muzdarifah Itu ada dua dua pilihan Ima ke Mina Akhobah, Atau ke Mekah Untuk melaksanakan Tawaf nah, Banyak yang berpikiran Kalau pergi ke, Tawa, ke Mekah dulu Untuk melaksanakan Tawaf Itu lebih sepi Karena orang-orang banyak yang fokus ke Mina gitu. Nah, Tapi terkadang Yang punya pikiran semacam itu Lebih dari setengah jamaah seperti itu nah Sehingga Pak, kebalikannya kenyataan yang terjadi. gitu nah, Dan keuntungannya lagi, kalau seumpama, dari Muzdalifah itu langsung ke Mekah, dan langsung ke Mekah itu biasanya ditempuh dalam waktu 20 menit paling lama, itu sampai berjam-jam, sampai ke sana subuh. Gitu. Nah, keuntungannya, kalau kita itu langsung ambil tawaf pada malam itu, kita bisa sholat id di Mekah. Tapi kalau di Minah, kita tidak ada sholat id. Kadang-kadang cuma -kadang sholat id sendiri. -sendiri. Nah, tapi kalau di Mekah, Karena pada waktu sholat id Yang terjadi Pada hari idul adha Nah itulah waktu itulah Yang namanya ka'bah itu diganti bajunya Disapu Dalamnya nah, Jadi kalau beruntung bisa masuk nah, Itu itu pada waktu itu saja Biasanya yang masuk itu adalah Menteri-menteri Dan mereka-mereka yang dari Bani Abdullah bin Abi Tolha yang ceritanya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang mengambilnya dari kamu kecuali orang itu pasti zalim dan sampai sekarang masih ada di dalam keturunan Abdullah bin Abi Tulha sahabat Nabi itu yang ceritanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekkah di dalam peperangan Fatah Mekkah maka Zainab Abbas itu mengambil meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya digabungkan antara Syikohah dan e, Riayatul Baat ini yang mengurus hijab, mengurus pakaian, mengurus pakaiannya, kaabah, sebagainya. Nabi pada waktu itu belum menerima kunci. Imam Ali yang mengambil kuncinya itu, didatangi Abdullah bin Abdullah ini. Kemudian ketika mau mengambilnya. Maka dia menolak untuk memberikannya Karena memang sudah tradisi Jahiliyah sebelumnya itu eh, Yang namanya kunci Ka'bah Dan pelestarian Ka'bah Serta perawatan Ka'bah itu dipegang oleh mereka Maka langsung Dipegang tangannya Dipluntir sama Imam Ali Sehingga langsung diambil itu diambil Diberikan kepada Nabi Begitu Sampai kepada Nabi oleh bin Sayyidina Abbas, pamannya Nabi itu Diminta Akhirnya Rasulullah menolaknya. Baru kemudian ketika dia itu akan memberikan kepada salah satu daripada keluarganya tiba-tiba turun ayat Wa'adul amanati ilah ahlihah. Disadurlah kemudian Nabi Muhammad saw. Memerintahkan Imam Ali untuk memberikannya kembali kunci itu kepada Abdullah bin Abi Qadha. Begitu sampai kepadanya dia herado, tadi engkau mengambilnya dariku dengan paksa, sekarang engkau, engkau kembalikan lagi, Gal iya Rasulullah yang menyuruh, Rasulullah yang melintahkan karena di dalam e, yang berkenaan dengan, dengan dirimu itu telah diturunkan sebuah ayat dibaca ayatnya langsung satu juga dia pergi ke Rasulullah Sallam dan dia mengulurkan tangannya dan masuk Islam di saat itulah kemudian Nabi Rasulullah SAW mengatakan kamu lah sadanatul ka'bah sadanatul ka'bah itu yang mengurusi, yang merawat itu Sampai hari kiamat. Dan tidak ada satupun yang mencabutnya dari kau. Kecuali orang itu adalah orang zalim. Sehingga sekarang. Dari mulai kematiannya Nabi hingga sekarang ini. Berarti 1400 tahun lebih. Sampai sekarang ini. Kunci itu berada di dalam keturunan Abdullah bin Al-Hai. Nah, itu di antara. Di antara kebenaran ucapan dan sabda Nabi kita Muhammad SAW buktinya ini. Jadi, yang semacam itu adalah merupakan sebuah bukti sebenarnya akan kebenaran Islam. Tapi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran? Sumun, bukmun, umyun. Nah, mereka, kenapa seperti itu? Karena Allah tidak membuka hidayah. Walaupun kita itu berdakwah semaksimal mungkin dengan segala yang kita punya, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah tidak akan masuk. Walaupun tanpa usaha daripada kaum muslimin seperti sekarang ini, enggak ada dakwah di kaum muslimin, justru kaum musliminnya itu yang memberikan citra yang tidak baik terhadap agamanya, tapi justru mereka itu masuk Islam bukan karena orang-orang Islamnya, tapi karena syariatnya yang mulia itu. Ketika mereka perhatikan hadisnya Nabi kok terbukti semuanya apa disampaikan. Ketika mereka perhatikan semua syariatnya itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa ketika mereka itu pelajari, mereka membuat penelitian dan sebagainya, tentang apa yang diajar oleh Nabi SAW, kok hebat, kok mempunyai sebuah unsur kemanfaatan yang satu luar biasa, nah, akhirnya mereka masuk Islam. Ketika mereka yang pertama kali berangkat ke bulan, tiba-tiba di sana mendengarkan, dan masuk Islam. Ketika para ilmuwan itu melihat, ternyata di seantero Ujung ke ujung yang lainnya dari bulan itu ternyata ada bekas belahan. Seperti apa yang di, yang terjadi pada sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya apa? Mereka masih Islam. Jadi semua yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW itu benar. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang Muslim itu harusnya lebih menguatkan keimanan kita dan ketakwaan dengan kita berusaha untuk merenungi, meresapi, dan harus percaya, harus yakin bahasanya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW semuanya akan terlaksana. Dan semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pasti mengandung hikmah. Jadi seperti itu. Walafdal katanya. Aiyamku sahatayusolliyal fajrha lebih afdal setelah masuk setengah malam yang kedua nggak langsung pergi ke Mina atau nggak langsung pergi ke Mekah tapi tunggu di Muzdalifah sampai waktunya fajar wanjahifah wajat Uwais bin Mash'aril Haram kemudian hendaknya mereka itu ketika di Muzdalifah itu di mana mereka akan tinggal di mana mereka akan berdiam Nah, sulit kita untuk menentukan di mana Masjidil Haram sekarang ini, karena Masjidil Haram itu menjadi tempat-tempatnya orang-orang yang college itu. Jadi yang simeul di situ. Kenapa kok mereka itu memilih Masjidil Haram? Karena di situlah Nabi saw melaksanakan wukuf. di Musdalifah itu. Waniyal, waniyalku tomin hasab inah asalatan. Kemudian dia memilih kerikil untuk dilemparkan ke jumrah Akobah itu di situ juga. Nah, jadi kalau ikut Meniru pekerjaan Nabi SAW Dari Muzdalifah langsung ke Minah Karena Nabi SAW itu Mengambil batu untuk melempar jumrah Akobah itu, itu adalah Di Muzdalifah nah, Jadi jumrah akobah itu Adalah jumrah yang paling besar Jadi jumrahnya itu ada tiga Jumrah asal asal Melempar jumrah yang tiga itu Itu waj uh, Sunnah wajibnya itu pada tanggal 11, 12, 13 tapi kalau yang pada malam lebaran atau di hari lebaran itu hanya kita berkewajiban untuk melempar jumrah akobah saja yang paling besar saja. Yang dibilang jumrahnya iblis. itu nah, Karena apa? orang-orang awam banyak yang berkeyakinan bahwa yang dilempar itu iblis katanya. gitu. Sampai ada satu orang waktu saat haji itu. Ada orang yang dalam keadaan raut muka yang seperti marah. Dia berlari semangat luar biasa hanya dia tanya mana tempatnya iblis katanya saat ditanya gitu bingung nggak mana iblis tempatnya iblis sana nggak tahu juga tempatnya iblis gitu akhirnya nggak tahu iblisnya mana Gang karena pikir ada iblis namanya orang atau gimana gitu kalau ditanya tempatnya iblis di mana gitu. akhirnya dia bilang akoba akoba katanya akhirnya oh akoba di sana satu jokan jadi akoba itu banyak difahami oleh Eh, awam itu adalah iblis Karena disitulah Malaikat eh, Nabi Ibrahim itu Melempar iblis nah, di, di tempat itu nah, Tapi semua di tempat yang tiga itu Itu adalah tempatnya dimana Si Ibrahim itu melempar iblis juga Sama gitu Berarti ada iblis kecil, iblis pertengahan Ada iblis besar gitu. <ganti> nah, Tapi tidak seperti itu ya Yang penting kita melaksanakan Seperti yang dilaksanakan Si Ibrahim Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah supaya kita itu meneladaninya. Dalam segi maknanya. Bukan hanya ketika melemparnya. Nah, Jadi meladannya bagaimana? Meladannya lihat bagaimana si Ibrahim. Kenapa si Ibrahim itu? Melempar jumrah yang tiga itu. Karena pada waktu si Ibrahim itu bermimpi. Untuk menyembelih anaknya. Dan itu merupakan sebuah mimpi yang berupa perintah daripada Allah SWT. Bayangkan dari sekian lama dia berangan-angan untuk mempunyai anak. Setelah sekian lama berangan-angan dikasi anak, yaitu Selina Ismail. Oh, tiba-tiba sudah lucu-lucunya, sedang lucu-lucunya umur 10 tahun, 11 tahun ada yang mengatakan di bawah itu ada yang mengatakan di atas itu. Tiba-tiba diperintahkan Allah taala untuk jembleknya. Bayangkan. <coughs> nanti semua kisahnya akan didisakan pada khutbah Idul Ad, Idul Adha nanti. Akhirnya apa? Akan dilaksanakan. Dan dikuatkan dengan kesabaran dan ketaatan Syedina Ismail. Di mana beliau mengatakan pada ayahnya, Ayah, kalau seorang mama itu perintah daripada Allah, kenapa engkau tidak lakukan? Kau harus lakukan, walaupun dengan mengorbankan nyawamu sendiri, ataupun nyawa anakmu. Dan kau jauh, jangan khawatir. InsyaAllah kau akan dapatkan diriku ini termasuk daripada orang yang sabar. Gembira Syedina Ibrahim AS. Akhirnya waktu dia mau mau membawa Syedina Ismail itu untuk disembelih tiba-tiba datang iblis mengatakan dia ya, itu anakmu sesatunya kok kamu sudah dapat mau disembelih mau ya nah, jadi mengganggu si Ibrahim untuk supaya tidak jadi melakukannya akhirnya apa dia lakukan si Ibrahim mengambil batu dilempar lari dia jalan lagi sampai kau soto datang lagi akhirnya ngambil batu lagi lempar kode itu pergi nanti sampai ke Kubro itu yang sekarang ini ah, datang lagi iblis diganggu lagi dipisik lagi diambil lagi batu dilempar ah, gitu nah, sehingga apa lemparan yang tujuh kali itu itu meniru lemparannya si Ibrahim kepada iblis tapi iblisnya itu pintar lebih daripada pinternya manusia mau mana mau iblis sekarang ada di tempatnya jumroh emang mau dilempar begitu nah, jadi itu adalah simbol belaka yang harusnya kita resapi maknanya. Artinya apa? Iblis itu datang kepada Syedina Ibrahim. Tahu kan Syedina Ibrahim? Syedina Ibrahim itu adalah salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Atau Nabi yang terbaik di antara 25 Nabi itu. Nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Beliau yang mendapatkan julukan sebagai Al-Khalil. Sebagai Khalilullah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sebagai Habibullah. Wala fahar kepada Nabi SAW. Nah itu kata Nabi sallallahu SAW. wasallam. Ana awwalu wa awwalu syafi'in, ana sayyidul awwalin wal akhirin wa kata Nabi sallallahu alaihi Aku adalah pemimpin daripada semua uh, penduduk bumi, baik yang lalu maupun yang akan datang. Memang benar apa yang kau katakan, kata Nabi Muhammad. Ibrahim adalah khalilullah, Musa adalah kalimullah, tapi aku adalah habibullah. Faham? Nah, itulah suatu kebanggaan bagi kita semuanya ya. Uh, karena kita ini termasuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu selain Ibrahim, itu maksudnya makna yang harus kita resapi itu adalah dan harus kita renungkan. Kita serapi artinya dalam kalbu kita. Apa itu? Said Ibrahim seorang nabi bahkan termasuk nabi yang paling utama itu diganggu dan digoda oleh iblis. Apalagi kita, gitu loh. Dan ketika kita diganggu sama iblis atau diganggu oleh setan, gampang, cara membedakannya mudah. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, atau berkaitan dan berkenaan dengan dosa, itu pasti itu adalah godaan, setan dan iblis. Caranya gimana Lawan. Dan jangan cuma lawan, tapi usir dia. Nah, gitu loh. Nah, tapi kita kan tidak, kita kloni kita temani ha, iblis mengatakan tidur tidur tidur oh tidur ya oh ya tidur nah, Di imajista lim tidur hema nah, nah, dan iblis merasa ketawa dia setan melihat wah udah tidur alhamdulillah tidur, tidur berarti apa termasuk yang kena debunya setan dikasih debu di matanya jadi kelilipan kelilipan kau kelipin tahu kan jadi mungan tuh aja gitu nah, itu berhasil nah, makanya jangan mau diterawih iblis mau diterawih setan Nah, jadi setiap ada anak yang dikasih debunya setan itu kemudian ngantuk beneran. ah itu setannya itu di depan kepalanya tuh gini. Siandar lho. Mau digituin? Nah, bangun. Jangan mau. ah sekarang ustaz tanya kalau sumpah sama anak kamu itu hadir majestak. Mau seperti kamu? Jam ga tidur? ah itu yang terjadi kalau kamu ngantuk-ngantuan gitu. Nah, jadi silahkan pilih mau... Anak kamu itu ngantuan juga. Nah, kalau tidak mengantuan juga, jangan. Paksakan. enggak. Anak umatnya Rasulullah. Anak seorang penyita daripada Nabi Ibrahim. Tidak mau anak digodain, dibisikin oleh Iblis. Kenapa? Di majelis tidak boleh tidur. Di majelis tidak boleh ngantuk. Kenapa? Begitulah Nabi Rasul mengajurkan kita. Masa di majelis ngantuk? Gitu. Bahkan orang kalau ngantuk di majelis itu, berarti tanda bahwasannya dia itu adalah seorang munafik katanya. Wah, dia bilang munafik. Seperti syaitan dong, ah gak mau aku ah, ya Harusnya kayak begitu ah, Misalnya apa? Misalnya kayak kamu ini ya Harus ketemu sama Seorang calon Yang akan melihat kamu misalnya Tapi dalam keadaan Pergi dulu ke tempatnya Mbak Khot Kemudian Bekasnya kuali yang masak kuah itu Di belakangnya yang pas kena apinya itu itu digini kendor set, itu taruh si set, kayak kira gimana? Hitam kan? Kayak itu loh, kayak TNI kalau lagi latihan itu. Nah, sekarang ketemu sama calonnya, mau nggak? Mau nggak? Nah, kenapa kok sekarang mau digituin sama setan? Itu dicoreng sama setan, itu coreng-coreng -coreng mau. Jangan mau. Ingat kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita beda dengan yang lainnya. Nah, itu loh maksudnya. Jangan mau Bahkan kita katakan A'udzubillah Minka A'udzubillah Minka Ambil batu Udah itu Lempar Ada bisikan lagi Lempar Tapi lihat dulu Yang sebelah kirinya itu Siapa gitu. Kalau ada orang Ya jangan diludahin Jangan dilempar gitu. Maksudnya Kalau tidak ada orang Tidak ada uh, Manusia di sampingnya uh, Untuk menjadikan Setan itu marah Setan itu bisa marah Bisa apa yang kita lakukan itu untuk melawan dia itu adalah sesuatu yang memarahkan dia. Makanya nanti pada hari Kamis hari Rabu yang akan datang nih mereka itu adalah manusia atau makhluk Allah yang paling merasa apes. Kenapa demikian? Mereka yang hadir berarti sekarang yang yang akan haji yang si akan datang nih kira-kira jumlahnya itu 4 juta orang. Dari seluruh dunia. Ini 4 juta orang nih Ketika melaksanakan ibadah haji, semua dosanya diampuni. Sehingga pada waktu itu, Iblis itu merasa apes luar biasa. Ya Allah, aku usaha dari dulu, Sampai dia itu berzina, Sampai dia itu begini, sampai dia itu, Eh, sekarang sudah diampuni dosanya. Akhirnya, dia ngambil tanah, dia, dia taruh di atas kepalanya, Sambil mukul-mukul kepalanya. Nah, itu. Nah, makanya, Tidak ada satu hari pun, Yang lebih apes kepada Iblis, Lebih daripada hari Arafah nanti dan kita pun yang di luar sana kalau kita berpuasa insyaallah termasuk yang diampuni dosanya. Nah, yang enggak berpuasa kasih makan sama orang yang berpuasa. Jadi supaya terhitung sebagai orang yang berpuasa. Jadi yang nanti yang ma'dzura nah, kalau ada uang belikan makanan kasihkan sama orang yang berpuasa. Jadi supaya terhitung sebagai orang yang berpuasa juga. Nah, Karena pada hari itu insyaallah kita juga akan bertadarrru, kita akan meminta, kita akan memohon kepada Allah Ta'ala karena pada hari itu adalah hari yang kalau sumpah masalah manusia meyakini atau menyangka bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa mereka semua yang ada di Arafah maka orang itu berarti telah melakukan dosa yang sangat besar artinya dari sangking pastinya mereka itu diampuni dosa-dosanya nah, jadi hari yang paling mulia nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosanya pada saat itu jadi akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga kita semuanya Dan semua jama' haji dari e, penjuru dunia Diselamatkan Allah Ta'ala dari fitnah akhir zaman Dileburkan dosa-dosanya Dinaikkan derajatnya Dipenuhi hatinya dengan mahabbah Allah dan mahabbah Nabinya Dan semoga kita semuanya termasuk yang begitu senang dan gembira Ketika melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan begitu benci serta tidak suka ketika kita melakukan suatu dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya, dan semoga kita semua ini termasuk yang dijadikan oleh Allah Taala sebagai sebab-sebab hidayah, sebab-sebab barakah, sebab-sebab rahmah, sebab-sebab inayah, sebab-sebab segala macam kebaikan yang melintasi atau yang ada dalam sekitar kita. Robbana ati nafitun niahasanah wa fil akhirat yasnau kina ada benar wa bi fatihah. Ya Rabbana a'tarafna